Assalamualaikum Sederlun, senang sekali pagi ini kita bisa kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh Nasional dan Internasional. Edisi hari ini Jumat 31 Desember 2021 bersama saya Ardian Shah. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loks Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megaphone 105,6 FM Sigli, Radio Klute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Kita berita pagi ini dari Langsa bersama laporan Zubir. Sudahlun Satreskrim Polres Langsa berhasil membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor atau curahan morantar provinsi dan menyita 22 unit sepeda motor berbagai merek dan jenis. Dua pelaku yang ditangkap adalah residivis kasus yang sama yakni EDI 42 tahun warga Dusun Amalia Gampung Jawa Kecamatan Langsa Kota. Lalu tersangka Iwi 40 tahun yang beralamat di Dusun Sentral Gampung Sederjo Kecamatan Langsa Lama. Kapolres Langsa KBP Agung Kandigoro S.I.K. melalui kasa teleskrim Iptu Krishna Nanda Aufa S.T.R.K. Kamis 30 Desember 2021 menyebut tersangka ED merupakan mekanik sepeda motor dan tersangka IW pengangguran yang keduanya merupakan mantan narapidana atau residivis kasus curanmor. Kasa teleskrim mengatakan saat ditangkap pada Sabtu malam, 25 Desember 2021, pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, kedua tersangka berada di dalam mobil box merek Suzuki berwarna merah bernomor polisi BL8430NP. Ketika diinterogasi, tersangka mengakui bahwa telah melakukan pencurian sepeda motor di sejumlah TKP dalam wilayah kota Langsa dan berhasil menggondol 23 unit kendaraan, yakni 22 sepeda motor dan 1 mobil. Pengakuan tersangka selain di wilayah Aceh, tersangka Ede dan Iwi juga menampung dan menjual sepeda motor curian dari Medan, Sumatera Utara. Kita lanjut lagi berita pagi dari Sudarlun setelah dari Langsa. Kali ini ada berita dari Pidijaya bersama laporan Idris Ismail. Sejak Kamis 30 Desember 2021, warga Merdu menunggu kedatangan manusia perahu atau rohingya yang dikabarkan telah berada di perairan Selat Malaka pada perbatasan wilayah Samalanga, Biren, Pidijaya. Abdugani, 58 tahun, warga Dayah Kaleng, Kecamatan Merdu, kepada serambinyus.com, Kamis 30 Desember mengatakan ingin melihat langsung warga rohingya yang sebelumnya sejak Rabu 29 Desember dikabarkan ditarik ke Kuala Merdu oleh para nelayan namun hingga kini belum ada kejelasan dan belum tiba di Kuala Merdu. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Burhanuddin mengatakan dari hasil koordinasi dengan pihak UNHCR sejak 28 Desember 2021 bahwa pendaratan secara darurat bagi para pengungsi rohingya dilakukan di perairan Kabupaten Biren. Berdasarkan seruan UNHCR ini maka siang hari mereka telah didaftarkan di salah satu tempat pendaratan ikan atau TPI Kuala Pedada Sudah setelah dari Pilih Jaya, kali ini kita beralih ke Biran bersama laporan Yusman di Nidris Ratusan warga dari puluhan desa mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat 29 Desember 2021 malam memadati puskesmas pembantu Tanah Merah Puskesmas pembantu Balestui dan Masjid Sulu Bayung, Cotbada Bada, Pesangan Biren Aceh. Kehadiran ratusan warga dari berbagai desa itu untuk mengikuti vaksinasi yang dilaksanakan tim medis Puskesmas Cot Iju dibantu warga dan perangkat desa setempat. Amatan serambi di Pustu Tanomira, warga yang terdiri dari kaum ibu, remaja, pemuda, termasuk lansia, mulai berdatangan usai sholat maghrib. Dari jendela luar, warga berdesakan menyerahkan fotokopi KK dan KTP kepada petugas untuk pendataan. Begitu juga di dalam ruangan pustu dipenuhi warga yang antusias mengikuti vaksinasi COVID-19. Sudarilun telur ayam ras di Kabupaten Aceh Singkil tembus Rp46.000 per papan isi 30 butir di tingkat pembudidaya. Sementara di tingkat pengecer Rp50.000 per papan, jika dibeli per butir harganya akan lebih mahal mencapai Rp2.000 per butir. Sebelumnya harga telur berada pada kisaran Rp38.000 per papan namun selama dua pekan terakhir melonjak naik jadi Rp46.000 per papan. Naiknya harga telur ternyata disebabkan naiknya harga pakan sehingga tidak berpengaruh pada penambahan pendapatan pembudidaya. Untuk harga pakan naik 200 per kilogram dari sebelumnya Rp7.150 menjadi Rp7.350 per kilogram. Harga tersebut belum termasuk ongkos angkut lantaran pembudidaya ayam petelur di Singkil masih tergantung pasokan pakan dari Medan Sumatera Utara sejauh ini Aceh Singkil masih mengandalkan pasokan dari luar daerah sebab pembudidaya ayam petelur masih minim Anda sedang mendengarkan berita utama Seram Bfm sudah dulu sepanjang 2021 perekonomian global dihadapkan pada berbagai tantangan seperti kenaikan harga energi Disrupsi supply chain, krisis evergreen di Tiongkok, serta risiko yang mempengaruhi arus modal Indonesia seperti tapering of the feed dan potensi kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat, serta lonjakan kasus aktif varian delta di awal triulan 3 2021. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam acara penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2021 di Jakarta Kamis 30 Desember mengatakan pemerintahan di masing-masing negara merespon cepat untuk memitigasi resiko varian Delta dan berhasil menjaga optimisme hingga akhir tahun. Arus modal asing kembali masuk ke negara berkembang sehingga mendorong perbaikan indeks saham dunia di tahun ini. Pada saat bersamaan, aktivitas manufaktur global juga meningkat bahkan konsisten berada di level ekspansif untuk negara maju dan negara berkembang. Untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha, pemerintah juga telah memberikan dukungan melalui berbagai stimulus fiskal. Pokok-pokok instrumen utama yang digunakan telah tercantum pada Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PCPEN. Program ini tetap akan berlanjut di 2022 dengan anggaran alokasi sebesar 414 triliun rupiah yang terbagi untuk klaster kesehatan, perlindungan sosial dan dukungan korporasi usaha. Sudarlon kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Rusia dilaporkan kembali mengirimkan tentaranya ke daerah perbatasan dekat Ukraina pada Kamis 30 Desember waktu setempat. Laporan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmitry Kuleba, melalui pernyataan tertulisnya dikirim Second Kriteri Kedutaan Ukraina di Indonesia, Svitlana Kovtun, kepada Kompas.com. Pernyataan ini menyebutkan sebanyak 52 batalion kelompok taktis tambahan telah dikerahkan di dekat wilayah Ukraina. Kuleba menambahkan jumlah pasukan Rusia yang ada di perbatasan Ukraina, termasuk di Donbas dan Crimea, mencapai 126.000 personel. Ia merincikan 105.000 personel ada di darat, sedangkan 21.000 personel berasal dari komponen Angkatan Laut dan Udara. Kuleba lantas menyerukan kepada Rusia untuk segera menarik pasukannya dari perbatasan dengan Ukraina dan dari wilayah pendudukan.